Mitra bisnis seorang warga Indonesia menulis di Kompasiana mengenai pengalamannya ketika bertemu Presiden Taiwan waktu naik kereta api umum di Taipei. Saat itu tidak tampak pengawalan ketat dan perlakuan yang diterimanya juga seperti penumpang biasa. Gerbong tidak dijaga khusus dan tidak di-reserve untuk rombongan Presiden. Tidak ada pemeriksaan macam-macam untuk penumpang biasa. Dia membandingkan dengan pemberitaan di tempo dengan headline SBY ke Jogja 28 pesawat terancam delay. Untuk membahas hal ini saya telah terhubung dengan koordinator Urban Pur Consortium, Wadah Hafid. Ibu Wardah, apa komentar Anda? Singkatnya menurut saya Pengamanan Presiden perlu, tapi jangan mengganggu kepentingan masyarakat dan publik gitu kan. Jadi kalau sampai hanya karena mengamankan Presiden terus sekian pesawat, penerbangan, dire kan ke, memang apa berlebihan gitu. Saya yakin Presiden mana itu, itu bukan tidak ada pengamanan, pasti ada lah. Cuman mereka kan tidak mencolok, tapi pasti jelas aman gitu. Nah harus seperti itu, jadi warga masyarakat nih nggak harus, kan kalau sekarang misalnya kita sedang jalan di toh, Yang di daerahnya mana terus pas gitu presiden lewattan Wah kita diterak-terakin terakhir suruh minggirlah suruh berhenti dulu apa gitu kan hal-hal yang itu kan perkesannya overacting memang Bukankah dulu presiden pernah menunjukkan adanya ancaman terhadapnya Wow semua pejabat ya, bisa ya, terancam kan apalagi kalau banyak salah rakyatnya takut ya tapi e, artinya pengamanan perlu cuman kan bagaimana pengamanan itu yang tidak lalu membuat justru Uh, warga masyarakat terganggu, kan. Enggak masalah, pasti soal ada yang mungkin mau melakukan sesuatu yang buruk, salah itu harus diantisipasi, kan. harus dijaga, gitu. Caranya yang tidak perlu seleksi menurut Menurut Ibu, jika ada masyarakat yang tidak menyukai Presiden, apakah akan mengancam keselamatan beliau? Enggak, menurut saya agak agak ah, kelebihan aja, takutnya. Nggak, maksud saya, enggak ada gitu, uh, apa ya lihat sih masyarakat yang merasa terancam betul kepenting eh oleh kebijakan presiden ini kan. Jadi terasa enggak santai lah kebijakannya. Demikian Wardah David, saya Dinda Natasha.